Ini nonton lagu yang kedua kali ini emm Biar kami ngajakin spesial di sini yang baru orang dulu ya. Buat semua warga kedalam juga sekitarnya. Mari sama-sama. Semua pidas padunya kebalik. Yani si kudus. Saya